パグス、サラマンパゲイサラマンパゲイあ、キャピジャカネ、キャプー、パイ、サスピジュスカウリア、トラン、マサラヤ、ムキン、アフリカ、シリ、アー、パラン、ピラヤ、シリ、ムキン、ハンパウ、パピト、サヤ、パジャヤ、メマ、キタイミス、ブレア、ピサ、グトマムノゲイ、キャプトラン、トラン、シリア、ギン、キト、ムキン、マサラヤ、アパカ、 pemerintah s udah memfasilitasi i t u para petani-petani itu sehingga、uh, sati-satinya itu bisa terdistribusi dengan baik seperti itu yang saya c u r i g a i adalah di dunia kapitalis seperti ini itu pemain-pemain besar yang bisa mempermainkan perdagangan dagingnya itu sehingga petani-petani kita ini ya mati gitu ya jadi Uh, mesti diperhatikan juga pemerintah memfasilitasi dan mengkontrol sehingga、uh, t、uh, i d a k terganggu gitu pasokan pasokan、yeah. d a g i n dan cukup dikebut, dipenuhi dari lokal. Terorientasinya harus seperti itu prioritasnya. Terima kasih bu. Baik, terima kasih Pak Gus Kartoto selamat pagi. Selamat pagi. Silakan.、Oh, menurut saya ya pemerintah ini m e m punya i database berapa banyak sapi di daerah. ユダ、 バイクするまがし。 Artinya baik, inti essence-nya,、eh, tapi seharusnya dilakukan pengurangan i m p o r itu secara bertahap. Sambil dinantikan suatu、eh, industri atau p e t e r n a k a n sapi yang berkembang baik untuk j a n g k a p a n j a n g di dalam negeri begitu. Itu saja, Bu. Pak o h a n selamat siang. Bu, siang. Komentar Anda, Bisa. Bapak? y a Sinyal handphone anda bapak masih kurang、uh, terfokus? Ya. Ya bapak silahkan. Itu kita masih lihat negara h a i l a n g kecil. Iya. t a n g g a r n a y a k i n g p a k n e g a r a t h a i l a n d itu dia g a k pernah bilang tersakipan s a besar. しかし、ーパレアパンブランダン a ーパンブランダンサーパンブランダンサーパンブランダンサーパ a ブランダンサーパンブランダンサーパンブランダンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサーパンサ h パンサー イブ・マリアさ ん, さん、okay. はさん は,、ねね、はい。 p a k e t kita jadi ya terjadi lagi masalah lagi sebenarnya dengan adanya peraturan ini baik halo sama t siapa n g k Alex ya selamat siang silakan、Pak、Alex sebetulnya kalau menurut saya ya kebijakan itu sangat bagus tapi untuk jangka panjang artinya harus ada sosialisasi dulu tentang harga dan pemberian impor itu saya pernah ngikutin seminar ya Pak Siswono y u d h o s o d o mengatakan beli sapi ke Jakarta itu lebih mahal dari Nusa Tenggara Timur di dibandingkan dari Australia dan Papua Baru karena menyangkut o n g k o t transportasi kalau dari NTT dia pakai darat sementara dari Australia itu pakai kapal laut jadi lebih murah nah ini bagaimana mencegah pastinya mestinya merinta h lihat dulu kondisi itu baru buat buat penjaga terima kasih ya terima kasih Pak Alek halo sama siang Pak y u s u f 私は、今日は、Italia と同じように、Indonesia と同じように、Indonesia と同じように、Indonesia と同じように、今、スタートしていました。 Misalnya ratusan atau sampai ribuan ekor, sedangkan di Indonesia itu d i k u a s a i oleh peternak-peternak kecil yang mungkin cuma lima ekor, sepuluh ekor, dua puluh ekor. Nah itu semua tersebar. Masalahnya adalah pemerintah tidak bisa menunjukkan bagaimana untuk mengakses petani ke market, market ke petani atau ke pemasok,、ya? Nah itu yang harusnya di、uh, s e m b a t a n i oleh pemerintah. Ada titik temu. Mungkin stoknya cukup cuma. Bagaimana、uh, industri itu、uh, membeli Karena memang mereka tidak punya kontak person satu per satu Terima kasih Ya, ya. baik